Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahdihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat Para peserta program Masih IB, Mahat Sekali sepekan Program dari Indonesia Bertohid Yang semoga Disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah di kajian pembuka dari program Mahat sepekan sekali dari Indonesia bertauhid ini kita akan pertama menjelaskan sedikit bagaimana program ini apa latar belakangnya dan tujuannya sedikit saja kemudian kita lanjutkan dengan kajian pengantar yang berjudul Akidah dan Tauhid yang Benar Melahirkan Adab dan Ahlak yang Mulia dan juga ada alasan kenapa judul ini Kami jadikan pengantar dalam program ini Yang pertama Para peserta Masih Ibe yang dirahmati Allah Dan kaum muslimin para jemaah sekalian Kita menjelaskan sedikit Mengenai program Masih Ibe ini Mahat sekali sepekan Yang pertama Program ini lahir dari Suatu ide Melihat bagaimana perkembangan Belajar agama di zaman ini Para ulama kita Telah memberikan saran Bahkan menyarankan Membimbing kita Belajar agama itu Harus taksili Yang namanya belajar agama Taksili Maksudnya taksili Kurang lebih terkurikulum artinya belajarnya sistematis ya. dan ini sebagaimana penjelasan Syekh Usaimin beliau menjelaskan bukan termasuk belajar agama apabila engkau belajar kesana kitab belajar kitab ini di sana belajar pembahasan ini di sana kemudian belajar ini di sana tetapi pertama tidak istiqomah yang kedua bahasa kita mohon maaf ya semau gue Kemudian yang ketiga Begitu datang Masuk pulang masjid Lupa ya, Lupa Dan semua ilmu Begini semua ilmu Demikian apapun itu Kita belajar saya belajar di kedokteran Teman-teman ada yang belajar Di teknik kimia Dan sebagainya apapun ilmunya itu Agar bisa Jadi dalam tanda kutip Artinya ilmunya benar-benar Menetap Pas dan bisa Diterapkan yang baik Semua belajar menggunakan Kurikulum yang baik Artinya sistematis Bertahap dimulai dari Yang paling dasar kemudian Naik naik naik terus bertahap ya Bahkan untuk bisa jadi Harus ada absennya Kurikulumnya dan sebagainya sehingga Ilmunya jadi ya. Dan demikianlah juga Dengan belajar agama Belajar agama juga inilah yang dimaksud para ulama tak sili, agar ilmu tersebut jadi bahasanya, pemahamannya menyeluruh, tidak setengah-tengah. Kemudian pemahamannya benar-benar utuh, baik dan benar. Kita sangat bahagia, sangat senang. Kita sangat senang sekali apabila di mana-mana ada pengajian. Ada maghrib, ada kajian di sana, kemudian ada di sana, ada di sana. Subhanallah, kita sangat senang begitu banyak kajian majelis ilmu dan sebagainya. Tetapi yang menjadi e, bisa jadi sebuah permasalahan ya bagi sebagian orang, ya terkadang kita belajar tersebut tidak terarah, tidak terbimbing dan tidak terkurikulum. Ada yang belajar kesana kesini. Ya ini pun e, besok kadang masuk besok kadang tidak atau ada yang mengincar kajian tematik saja ada ustadz yang terkenal ustadz kibar ustadz yang namanya besar kemudian takbrik abar, rame dia mau datang yang itu saja padahal sebenarnya menuntut ilmu agama sebenarnya adalah kajian rutin, yang rutin terus menerus itu yang benar ya jadi bukan hanya Tawdik Akbar Yang rame dan sebagainya, bukan itu Itu bagus Alhamdulillah Tetapi tidak membuat jadi Ada juga yang Alhamdulillah ya, Ini juga Alhamdulillah Mengikuti kajian rutin Alhamdulillah ikut kajian rutin Seminggu sekali Dia rutin, datang rutin Tetapi terkadang Ini pun tidak fokus ya. Ini kita sebutkan Ini Alhamdulillah Bukan suatu kejelekan ya Alhamdulillah ada yang bisa datang kajian rutin Ngaji, Alhamdulillah Kita sangat senang Tetapi terkadang masih menjadi problema juga Karena terkadang kajian rutin tersebut Setiap hari Selasa Membahas buku ini Membahas kitab ini, kadang-kadang Sekarang masuk, besok Tidak masuk Kemarin pelajarannya lupa, sekarang masuk lagi Besok, tidak masuk Kemudian juga kadang-kadang Datang sekedar mendengarkan Ya, terkadang sampai di depan Ustad, masya Allah manggut mangut Oh iya, sampai masjid lupa langsung ya. Ini barat seperti membawa ember bocor ya, dikumpulkan sampai rumah hilang. Ya. Kemudian ditambah lagi problem kesibukan sehingga kita membuat program ini adalah bagaimana. Pertama, agar kita ngaji sistematis. Kemudian dari dasar kita memilih kitab dasar sehingga masyaallah ya dengan problem tadi, beberapa permasalahan tadi terkadang kita dapati ada orang yang sudah belajar agama belajar agamanya 5 tahun, 10 tahun. bahasanya ikhwan senior, masyaallah ya. Ini ikhwan senior udah ngaji 5 tahun, 10 tahun. Saya ikhwan senior, kamu masyaallah Sogir, twailit. Masih kecil kamu, level kamu tuh itu saya level senior. Uh, saya Ihwan. Ternyata sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun, belum ada satu pun kitab tauhid yang ditamatkan. Padahal itu adalah kitab tauhid dasar. Ya. Sudah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji belum ada satu pun. Ya, kitab-kitab bahkan yang dasar. Kenapa? Karena tadi sana sini dan sebagainya. Dan kita harapkan kita membuat seperti ini agar Belajar terstruktur, kemudian kita membuat pengurus. Para peserta nanti akan mendapatkan perhatian. Kalau tidak masuk akan ditanya, ya, akan ditanya. Kemudian kapabila dia tertinggal akan diberikan rekaman kajiannya, akan diperhatikan. Kemudian di tengah-tengah nanti ada kajian motivasi lagi, ada door prize, kemudian ada ujian. Ada ujian agar yang telah dipelajari tersebut bisa diingat kembali. Kalau kajian rutin biasa kadang-kadang Sudah wassalam, eh, sudah gitu. Lupa lagi, nah ini kita harap Kemudian kita memikirkan eh, Latar belakang juga Sepekan sekali Dengan harapan sepekan sekali ini Tidak mengganggu aktivitas Para jamaah sekalian ya. Ada yang sibuk, mahasiswa sekarang Masya Allah, mahasiswa sekarang Super sibuk katanya Masya Allah ya, mahasiswa zaman now sekarang dengan berbagai macam alasan skripsi, apa skripsi, kemudian kuliah, laporan, presentasi, kelapangan dan sebagainya, ditambah futsal, nonton bola, nonton film Korea dan sebagainya, masya Allah, super sibuk. Mahasiswa di zaman sekarang ya, ah dengan eh, keadaan yang sangat sibuk ini, ya, kita harapkan sepekan sekali saja sepekan sekali saja tetapi ini kita benar-benar istiqomah dan sebagainya harapannya dengan program ini dalam satu semester ini kitab dasar ini yang digunakan al-wajibat kitab-kitab ya, yang judulnya yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah ini habis dalam 6 bulan sepekan sekali ya walaupun teman-teman sekalian para jamaah dan para peserta kita tahu ya saya sibuk saya juga dokter sibuk teman-teman sekalian juga sibuk, tetapi nanti insya Allah ada tim yang memperhatikannya. Kalau sudah hilang, kemana entah rimbanya berguguran di persimpangan hijrah dan dakwah, kemana larinya itu nanti ada yang perhatikan kemana akhir, kalau sudah tidak pernah muncul. Nah. Nanti ada tim yang perhatikan supaya kembali lagi belajar. Ya, jadi ringkasnya ini yang program ini kita buat untuk demikian dan insya Allah akan ada kelanjutan insya Allah. Ya artinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul amal ilallah aduwa muha wa inkalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dia langgeng istiqomah walaupun sedikit. Nah kita harapkan sepekan sekali ini harapannya istiqomah dengan berbagai macam fasilitas, kemudian dengan perhatian dari pengurus diharapkan para jamaah dan para peserta sekalian bisa fokus. Ya tidak apa-apa izin, izin ada besok mau ada UTS izin besok ada presentasi tapi akan diberikan rekaman kajian dan harapannya benar-benar teramalkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya kegiatan ini cukup men penamanya men mendapatkan apa selainnya sambutan yang alhamdulillah cukup banyak ya, dan bahkan dari berbagai kota minta dibuatkan cabang, Insyaallah ya. Ini kita sangat bersyukur ada di, kita bisa melaksanakan dahulu dan semoga kita semua bisa istiqomah dan dibudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai penjelasan dari program ini harapannya bisa istiqomah dan semangat, ya semoga bisa kita istiqomah sampai akhir hayat. Kemudian para jemaah sekalian dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk sedikit ke kajian pengantar kita. Ya, judul kajian pengantar kita adalah. Akidah dan Tauhid yang benar melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kenapa kita pilih judul kajian ini dengan beberapa alasan. Jadi ada judulnya. Kita ulangi. Akidah dan Tauhid yang benar melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kenapa? karena intinya ini kita jelaskan intinya dulu karena kita ketahui ya dalam Islam akidah halu wal jamaah akidah dan tauhid ini harga mati bahasanya. Jadi ini juga harga mati ya. Harga mati. Tidak ada tawar-menawar lagi akidah dan tauhid yang benar. Ya dan kita akan nanti dibahas ya dan teman-teman sekalian yang sudah pernah membahas tauhid Pernah mempelajari, mem, mempelajari Tauhid tahu benar Bagaimana akidah dan tauhid ini Para imam semuanya Imam syafi'i Abu Hanifah, Imam Ahmad, Malik Dan mazhab yang lain ya, Mazhab Zohiri dan sebagainya Mereka semuanya Akidah dan tauhidnya sama Walaupun fikih berbeda-beda Ini sangat penting ya Akan tetapi Ya Eh uh, di zaman ini, di zaman ini mulai muncul beberapa hal. Kenapa sebagian orang menisbatkan diri dengan dakwah al kemudian mereka belajar akidah, tawhid yang baik, katanya sudah berilmu. Membawa bendera dakwah tawhid di Indonesia pertiwi tercinta ini, ya? Kemudian mengaku sebagai apa namanya pendakwah utama di mana-mana Tauhid. Subhanallah ini bagus. Bagus sekali. Tetapi subhanallah dari adabnya, ahlaknya malah semakin rusak. Ibarat makan rujak semakin sam, disambelin semakin pe, pedas. Masya Allah, lisan pedas. Ahlaknya, egoisnya, tidak sabar. Bahkan terhadap para keluarga, istrinya, dan teman-temannya. Padahal Subhanallah ya dia fotonya membawa bendera dakwah tauhid dan sebagainya kemudian penampilannya juga Subhanallah ya terlebih di zaman sekarang di zaman internet di zaman sosial media muncul orang-orang juga ya masya Allah dari namanya saja Subhanallah abu-abu abu-abu namanya ya, masya Allah, ya. Namanya saja sudah. Masa, ini bagus kita alhamdulillah kita sangat senang namanya nama sunnah dia menerapkan sunnah tapi kalau sosial media yang mempersyaratkan nama asli harus nama asli kalau pakai nama kunyah abu-abu malah melanggar kan dosa gitu jadi pakai nama asli tapi bagus masya allah ya harus pp-nya juga tauhid gitu ya masya allah tapi subhanallah komentarnya kasar, komentarnya pedes semua dikomentari, kemudian enggak sampai ini ustaz pun dikomentari, bantah sana, bantah sini, habisi sana, habisi sini subhanallah. Ya, belum lagi di dunia nyata dan sebagainya. Ya. Tidak terlihat. Berarti ada yang salah di sini. Ada yang perlu kita luruskan. Termasuk di sini juga kenapa kita membawa uh, kenapa kita membawa tema ini? agar dikembalikan adab-adab kepada kaum muslimin dikembalikan adab tersebut adab-adab ya, dan ahlak justru itulah buah dari ilmu tersebut buah dari ilmu tersebut adalah adab dan ahlak yang baik kita cingk, apa ya menerapkan sunnah nabi, kita berjenggot kita sunnah mata apa celana di atas mata kaki, kita pakai afanahi, afanahi Ya itu cuma buat ini doang ngeles sama apa menghindari utang gitu, ya. <laughs> afanahi gitu, ya afanahi ana antum dan sebagainya subhanallah itu semua buahnya adalah amal dan adab yang baik serta ahlak yang mulia dan itulah yang muncul yang dilihat oleh masyarakat. Ini buah dari ilmu tersebut. Inilah air mata yang keluar yang sumbernya dari mata air yang terdalam dari hati. Ini yang semuanya keluar oleh kerana itu nabi saw bersabda akmalul mu imanan ahsanuhum khuluqoh yang paling baik dari imannya seseorang yang paling sempurna imannya seseorang yang paling baik ahlaknya dikaitkan ahlak dengan iman semakin sempurna iman semakin baik ahlaknya itu sabda nabi yang kita jumpai katanya dia belajar iman, belajar tauhid dan sebagainya Tetapi ahlak bikin rusak Berarti inilah cerminan dari imannya tersebut Apa yang keluar dari lisannya itulah keluar dari hatinya Tidak mungkin teko isinya kopi keluar teh Thailand misalnya ya, Tidak mungkin Kalau dia hatinya isinya celaan, cacian, makian, habisanah itulah Yang keluar dari perkataan dan ucapan komentarnya Itulah berarti isi hatinya Dan itulah imannya berarti Dan inilah yang dilihat oleh masyarakat kita Dilihat oleh non muslim Dilihat oleh ini dan sebagainya Dan kalau kita waktunya panjang Pengen kita jelaskan bagaimana Keajaiban ahlak Nabi Alaihi Wasallam Disebut keajaiban Kenapa ini benar-benar ajaib Ajaib Kapan-kapan Ya mudah-mudahan kita bisa bahas Sekarang kita lanjutkan ya tentang akidah dan tauhid. Yang pertama kita sudah tahu Telah tahu ya Akidah dan e, Tauhid tujuan utama Eh, oh, Saya lupa ya Jadi salah satu tujuan dari e, Judul kajian ini juga adalah Agar kita kembali Beradab dan berakhlak ketika Menuntut ilmu Kita akan melaksanakan program ini Program masih IB ini itu juga butuh adab dan ahlak, butuh adab dan ahlak. Ya ini juga salah satu latar belakang diharapkannya nanti para jamaah, kemudian para peserta id ini perlu memperhatikan adab dan ahlak bagaimana menuntut ilmu yang ini yang mulai hilang di zaman sekarang. Iya lanjut ya. Jadi memang tauhid ya, tauhid, aqidah. Ya, ini 4 menit lagi. Tauhid dan akidah yang benar Ini memang melahirkan ya Harusnya melahirkan ahlak dan adab Yang mulia Kita sudah tahu ya, pokoknya tauhid Nomor satu lah, diprioritaskan Yang pertama kali dipelajari Diamalkan, kemudian yang paling Pertama didakwahkan, melebihi Yang lain-lainnya ya Yang melebihi yang lain-lainnya, sampai ada yang Mengatakan, ustad ini orang tua saya Suka baca Apa, suka baca Horoskop suka kedukun tapi masih riba juga mana yang duluan mana yang duluan? Nah, horoskop dukunnya dulu nanti ribak. Ini kalau sekarang prioritas kalau bisa berang-barang alhamdulillah ini pentingnya tadi sudah tahu semuanya. Tetapi kita jangan lupa juga bahasanya tujuan Nabi diutus visi, misi beliau diutus dan tujuan kita beragama ini kita bersusah-susah datang ke sini berjenggot, berjilbab, celana cingkrang kemudian dan sebagainya apa tujuannya semuanya? tujuannya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW visi dan misi beliau innama bu'ithu liutam mima makarimil akhlaq sesungguhnya ini inna innama yufidul hasr innama ini memberikan batasan, hanyalah Hanyalah tujuan saya diutus di muka bumi ini Untuk menyempurnakan ahlaknya manusia Memperbaiki adabnya manusia Ini tujuan beliau diutus Kita pun jangan lupa Kembali kepada ahlak dan adab Kemudian saya ini terakhir Saya nukilkan perkataan dari seorang ulama besar Seorang ulama besar yang melihat fenomena di zaman beliau Yaitu Syekh Al-Albani Rahimahullah ya Seorang ulama besar, muhaddis Bahkan ada yang mengatakan beliau Mujadid di abad ini Beliau melihat suatu fenomena Yang terjadi di zaman beliau Dan zaman beliau, zaman kita juga Saya bacakan Dari ucapan beliau Kuntu azunnu anna al-mushkilata islami inna ma ibti'aduhum 'an fahmihim lihaqiqati la ilaha illallah walakin walakinni ma'a sirtu atabayanu anna mushkilatan ukhra annahum aktharuhum la yatahallaquna biahlakil islami sahiha illa biqadrin zahidin apa kata saya albani ini mengingatkan kita semua kuntu dahulu Aku mengira permasalahan dunia Islam ini hanyalah jauhnya mereka dari pemahaman la ilaha illallah Artinya dulu Syekh al-Bani mengira masalah umat ini karena tidak paham tauhid dan akidah yang benar Memang ini benar Tetapi ma'azaman setelah berlalu waktu beliau melihat ya iwan-iwan ini Orang-orang yang belajar Tauhid katanya. Orang-orang yang belajar Iman. Orang-orang yang belajar Akidah katanya. Sirtu adaba atabayanu dan ternyata telah jelas bagiku. Ternyata ada masalah yang lain. Ada masalah yang lain. Apa katanya beliau? Anahum aksaruhum. Bahwasanya manusia. Kebanyakannya. La yatahallaku biahlakil islami sahihah, ternyata manusia akhtaruhum kebanyakannya tidak berakhlak dengan ahlak islami yang benar kecuali sedikit saja itu yang dilihat oleh Syalbani ya orang-orang yang dilihat sekeliling beliau orang-orang yang belajar tauhid belajar akidah, belajar ini dan sebagainya, ternyata tidak melahirkan ahlak yang baik, melahirkan muskilah juga dan ini yang perlu kita kembalikan lagi, kita perbaiki bersama dan menjadi PR kita bersama. Dan terakhir saya ucap saya nukilkan perkataan dari si Al Sayy Al-Saimin, ilmi idza yatahalla bi akhlaqil fadilati fa inna talabahu lil ilmi la ifa faida fa ta Penuntut ilmu apabila tidak berhias dengan akhlak yang mulia, maka sesungguhnya proses dia menuntut ilmu tidak ada faedahnya dan sia-sia. Jadi hati-hati apabila kita menuntut ilmu, belajar, kemudian ahlak kita rusak, adab hilang, ini tidak ada gunanya. La fi'adat adad la faedat fihi dan sia-sia. Para jemaah sekalian, para peserta Masih ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Ayo kita ucapkan dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Para jemaah sekalian Para peserta Masih Ibi, Mahat Sebekan sekali Indonesia Bertauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan sedikit ya, materi yang tadi Telah kita sampaikan Sebelumnya telah kita sampaikan Perkataan dari para ulama' ternyata bukan hanya masalah pemahaman tentang tauhid dan akidah yang benar, ternyata ada juga masalah yang lain ternyata ya bahkan mayoritasnya akharuhum banyak katanya tidak berakhlak dengan ahlak yang mulia dan inilah tugas kita bersama untuk mengembalikan orang-orang yang belajar tauhid dan akidah yang benar mengantarkan melahirkan kepada adab-adab yang mulia dan ahlak-ahlak yang baik. Bahkan kalau belajar akidahnya tuntas gitu ya sampai selesai, ya di situ dibahas juga bahwasannya termasuk akidah yang benar, termasuk akidah yang benar adalah berahlak yang mulia. Kita telah tahu atau terkenal masyhur ada kitab akidah dasar yang sangat terkenal yaitu akidah al wasitiyah ya, bagi para penuntut ilmu kitab ini sangat terkenal masyhur di mana mana dibahas ya, akidah al wasitiyah kayak karya dari syehul islam ibnu taimiyah Aqidah wal sitiyah, paham semuanya ini, ini akidah dasar sekali untuk menutup ilmu. Ah, kalau belajar kitab ini, belajar sampai akhir, ternyata di akhir kitab ini, ya, di akhir kitab ini dijelaskan. Dan di antara akidah al-usunah adalah berahlak dengan ahlak yang mulia. Jadi kitab ini dari awal kan di antara akidah Ahlussunnah begini begini begini, di antara akidah Ahlussunnah begini begini begini, di antara akidah. Dan yang terakhir ya, paling terakhir ya agak-agak akhir sedikit. Ya, di antara akidah Ahlussunnah saya bacakan wa ya'tikuda makna qauli sallallahu akmalul mu'minina imanan ahsanuhul Ya. Dan di antara akidah Ahlussunnah mereka meyakini bahwasanya yang paling sempurna keimanan Seorang mu'min adalah yang paling baik ahlaknya, ya sehingga aqidah alusna wal jamaah. Saya langsung terbacakan terjemahnya saja, ya mereka itu mengajak dan menyambung silaturahmi, kemudian memberi e, memaafkan orang yang lain, alusna wal jamaah berbakti kepada orang tua. Ini dalam kitab aqidah, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai setelah ngaji malah berbaktinya semakin rusak kepada orang tua, semakin kasar kepada orang tua ya semakin melalaikan orang tua dan tidak jarang orang tua malah aneh ya. apa namanya ada beberapa orang orang tua semakin apa aneh ini kenapa ini setelah dia berjenggot setelah dia cingkrang setelah dia berjibab lebar kok makin aneh ahlaknya? makin rusak ya. ada seperti ini oknum-oknum ya. jadi semakin akidah husnul jemaah Berbakti kepada orang tua Menyambung silaturahmi, Bertetangga yang baik Berbuat baik kepada anak yatim Kepada fakir miskin Kepada musafir bersikap lembut e, Dan Kemudian akidah al-usnawal jemaah Melarang sikap sombong Angkuh Melarang zolim Melarang e, e, permusuhan Dan memerintahkan kepada ahlak yang mulia Yang tinggi Dan melarang kepada ahlak yang rendah dan buruk Ini ada dalam kitab akidah al-usnawal Jadi kalau kita belajar terus sampai akhir Dijelaskan termasuk akidah dari Ahlu sunnah wal jamah tadi Disebutkan ahlak-ahlak yang mulia tadi Dan adab, adab yang benar ya Jadi ini PR kita bersama Tugas kita bersama Untuk me Mengembalikan Kemudian juga menjadi renungan bagi kita bersama Menjadi apa peringatan bagi kita bersama Saya dahulu mendapatkan Pesan yang sangat indah dari salah seorang guru saya Beliau mengatakan Orang yang sudah belajar akidah yang benar, tauhid yang baik, telah mengenal sunnah, telah memahami kebalikannya, yaitu bid'ah. Ya, apabila dia belajar, maka yang menjadi fokus utama setan untuk merusak dia, yang dirusak adalah adab dan akhlaknya. Jadi kalau sudah belajar akidah yang benar Dia sudah mulai ke arah sana Sedang proses belajar Memahami kembali uh, Mana la ilaha illallah Dari rukurnya, maknanya syah, uh, Konsekuensinya, syarat-syaratnya Pembatalnya dan sebagainya Dia sedang belajar ke sana, tauhidnya bagus Mulai mengenal sunnah Mulai ini Kira-kira godaan setan gimana? Godaan setan adalah Tujuan fokusnya adalah untuk merusak dia Dirusak ahlaknya kan tidak mungkin setan menggoda kamu kasih sesembahan ke ratu pantai utara atau kamu kasih apa namanya tuh giterin tuh apa namanya puncak gunung yang ada apinya tuh kasih apa yang bisa Tidak mungkin kan godaannya begitu setan nih ya? atau silakan kamu ke dukun setan bisikannya nih gitu tidak kan dan tidak mungkin juga mungkin setan menggoda melakukan hal-hal yang jauh dari melakukan maksiat yang terang-terangan kamu bersina aja kamu mencuri aja. Kamu korupsi aja. Dan tidak mungkin juga dilakukan untuk hal-hal meladigoda hal-hal yang melarang apa yang berlawan dengan sunnah. Kamu begini aja, kamu apa nanti tengah malam jam 1 zikir apa lailahaillallah 999999 999 kali gitulah pokoknya. Ya. Kira-kira setan godanya begitu tidak? Tidak. Jadi kalau orang yang sudah bela sedang belajar tauhid, sudah belajar, paham akidah yang benar, paham sunnah, paham ini bagaimana yang tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan itu lagi level godaannya. Bukan suruh zina, bukan suruh apa, tapi dirusa ahlaknya Fokusnya. Ini waktu waktu saya mendapat pesan ini dari guru saya, "Oh, saya waktu itu benar-benar apa istilahnya, benar-benar bahasa kita majleb gitu ya, masuk." Oh, benar juga ternyata. Dan memang kita dapatkan oknum, nih berarti oknum ya. Tidak menjeralisir, ya seperti ini, Subhanallah katanya membawa bendera takdawah, menghasung liwa tauhid, kemudian apa namanya membawa panji sunnah, ya kemudian dan sebagainya tadi, ya kemudian koar koar banyak sekali, tapi Subhanallah alaknya, adabnya dan sebagainya ini jauh dari orang orang yang berilmu, dan itulah yang dirusak oleh oleh para para uh, yang dirusak oleh syaitan. Ya ini menjadi perhatian. Bukan berarti uh, kemudian kita sudah ini terus kita belajar tauhid ya. Bukan berarti ah tidak mungkin setan goda tauhid saya belajar terus, belajar terus masih banyak kita belum paham tentang tauhid aqidah yang benar. Ini masih kitab dasar masih ada kitab-kitab lanjutan yang lain. Ya artinya kita hati-hati. Bukan artinya saya sudah mantap tauhid ini. Masya Allah. Bukan. Tapi hati-hati dengan. Godaan setan yang mereka sudah, ber, sudah berjanji, lau ghuwan Nahomajmain, saya akan sesatkan semuanya. Fabi ma'guaitanila aku udan nakala keudan nalahum sirat akan mustaqim, karena engkau telah menyatakan aku sesat. Ya Allah, aku uh, palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tumala uh, atian Nahom, kemudian aku datangi mereka, mimba ini aidihim, wamin halfihim, wa anaimani, wa, an wa ansham ilhim. Saya datang, saya goda dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Ya dari depan ternyata benteng tauhid kokoh dari belakang benteng sunnah kokoh dari sebelah kiri dari sebelah kanan apa namanya eh, Akidah tauhid sudah baik, baik kemudian dia cari jalan yang lain-lain ahlaknya ahlaknya dijauhkan dari ahlak yang baik kemudian para jemaah sekalian para peserta eh, Masih ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala eh, terkait juga dengan ahlak dan adab ya ini perlu kita sampaikan. Juga kita akan menuntut ilmu yang perlu kita sampaikan bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu yang di zaman ini, subhanallah, bisa kita katakan mulai hilang. Adab-adab di zaman ini mulai hilang. Adab-adab dalam menuntut ilmu yang di zaman ini sudah mulai hilang. Kenapa bisa demikian banyak faktor? Yang paling banyak yang mempengaruhi adalah dengan di zaman ini dengan adanya internet dan sosial media Orang-orang begitu mudah mendapatkan ilmu di zaman sekarang ya, Begitu mudah di zaman kita oh, Tinggal nyari hadis tes, klik muncul langsung semua tes, gitu ya Kita tinggal pilih kata kuncinya muncul langsung hadis ini Terus dari riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini muncul Masya Allah ya, Dengan program maktabah samilah Dengan program internet, program ini apa Google, mbah Google, syekh Youtube dan sebagainya itu kemudian si apa namanya Imam Bukhari hidup di zaman ini Subhanallah bisa berjilid-jilid tebalnya Sahih Bukhari. Tetapi apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkan adalah karena berkahnya ilmunya. Kenapa? Karena adab dan perjuangan beliau ketika menuntut dan menulis ilmu tersebut. Setiap menulis salah satunya adalah setiap menulis hadis beliau sholat dua rakaat dan sebagainya. Ini yang membuat A, ilmu tidak berkah di zaman ini dan tidak melahirkan orang-orang yang dia e, membawa bendera ilmu. Dadanya ada ilmu ini yang sudah mulai hilang. Karena ini ada internet, sosial media, YouTube, Google dan sebagainya. Ya apalagi ya di zaman sekarang dimudahkan apa-apa live apa-apa live, masyaallah. Ini sebenarnya suatu kebaikan dan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kita bersyukur, di satu sisi kita perlu mengingatkan kembali Adab-adab menuntut ilmu yang benar. Ahli, ayo kita kajian, masya Allah. Afan sibuk, gitu. Nanti kan ada live, ya, masya Allah. Nanti tinggal nonton live, ya, masya Allah. Live di di HPnya, ya itu nanti sambil sarungan, sambil nyandar, kemudian sambil pasang dan ya, nonton live, ya. Sambil nyandar, sambil sambil ngemil-ngemil nonton, masya Allah. Baru nonton sedikit, langsung uh, pasang YouTube sedang live nonton kajian Ustaz Fulan, masya Allah. Ya sementar isinya apa ah ini nanti insyaallah saya kirimkan kirimkan foto-foto kajian masuk bukan materinya ya nonton dan sebagainya ini yang adab-adab Subhanallah adab-adab yang perlu kita kembalikan ya adab-adab yang perlu dikembalikan sehingga mulailah ilmu-ilmu ini menjadi ilmu-ilmu yang murah kemudian ada adab yang lain yang mulai hilang contohnya adalah al ilmu yuta walayati ilmu itu didatangi bukan mendatangi Al ilmu yuta walayati ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Sebagaimana ulama ulama dulu, oh berjalan lama dia untuk sengaja mencari. Apalagi di zaman dahulu mereka sengaja mencari sanat yang ali, sanat yang tinggi. Ya sebenarnya dia sudah tahu hadis ini, tapi jalurnya banyak sekali, mengbangbangbang baru sampai dia. Oh tidak mau saya, saya pengen cari yang sumbernya. Jalanlah dia untuk ilmu sebulan, dua bulan. Disitulah berkahnya. Sehingga di zaman dahulu subhanallah, itu sosok yang membawa ilmu adalah sosok-sosok orang yang akidahnya baik, ahlaknya bagus, dia tawadu, dan itu yang mereka tersebar di masyarakat. Orang-orang yang membawa ilmu adalah orang-orang yang seperti itu di zaman dahulu. Yang tersebar di masyarakat, orang masyarakat-masyarakat, orang awam, non-muslim semuanya melihat, oh ini orang yang berilmu. Dari tawaduknya, dari rendah hatinya, dari jauhnya tamak terhadap dunia, hilangnya kesombongan, kemudian menyayangi anak kecil, menyantuni, fakir miskin, dan sebagainya. Ini yang dilihat masyarakat yang tersebar, ini orang yang berilmu, subhanallah. Itu yang terjadi. Di zaman sekarang, subhanallah, ya ini pedang bermata dua, tetapi kita harus ingatkan kembali ke adab menuntut ilmu. Ya. Lahir dari demikian. Dan kemudian kerana di zaman sekarang, ya, Ilmu ini bahasanya bahasa ekonominya jadi murah ya. Ilmu itu malah bukan kita datangi tetapi mendatangi. Subhanallah baru bangun tidur saja buka WhatsApp Subhanallah datang nasihat dari grup, datang broadcast dari ini tentang hadis, datang kemudian apa namanya kesiapa uh, uh, islanyar apa namanya video pendek Ustadz Fulan, kemudian datang ini, datang rekaman kajian, datang rekaman tablik akbar dan sebagainya, datang semuanya. Ilmu yang mendatangi kita di zaman ini itu yang menyebabkan tidak berkah sehingga apa yang terjadi ilmu di zaman sekarang kebanyakan adalah hanya wawasan dan bacaan menyenangkan saja itu yang terjadi di zaman ini di zaman kita ini di zaman saya ilmu hanya menjadi apa wawasan dan bacaan menyenangkan masya allah habis baca oh masya allah ya. ah upload ah masya allah gitu ya. kemudian menjadi sekedar wawasan saja. Dan bacaan yang menyenangkan, kita baca doang Masya Allah, wah seru bacaannya ini Masya Allah, kisah usat ini, kisah begini Faedah, Masya Allah ya, Ternyata Imam Bukhari jalan Imam Ahmad keliling dunia dua kali untuk Untuk ilmu, Masya Allah gitu ya. Di setting ke grup-grup ini loh, Masya Allah Tapi dia pun, Masya Allah, kajian sebelah rumah Tidak pernah datang ya, Masya Allah, tapi dia Apa namanya, jadi bacaan menyenangkan Masya Allah, ini lihat perjuangan Imam Ahmad Masya Allah, dua kali keliling dunia Imam Malik sampai jual hartanya ya Sampai dia untuk nutut ilmu Dia sampai jual atapnya Imam Malik, zaman dulu dikatakan Mantola balik, padahal tadi Subhanallah, subhanallah tadi ya, itu bacaan yang menyenangkan Ya Padahal itu kajian untuk, itu pun Bayarnya cuma sedikit ya, untuk apa Untuk sekedar apa namanya, sekedar eh, Ini, sekedar apa namanya Sekedar uang prosedural gitu ya Prosedural, ini kan pakai dana semua Ini ya. dana ya nah itu seperti itu jadi masalah masalah gitulah tapi sekedar menjadi sekedar bacaan yang menyenangkan dan uh, wawasan saja ini yang kita perlu kembalikan ya yang perlu kita kembalikan di zaman ini mana kita amal kita gimana karena ilmu itu ilmu itu tidak berkah dan tidak menghasilkan amal tidak membuahkan amal karena seperti tadi tidak didatangi hanya mendatangi saja ya tidak didatangi sekali lagi ilmu yuk walayati kita usahakan apalagi tinggal di Jogja tidak ada alasan kok udah ada kajian ustaz enggak ada insyaallah ya ini kita usahakan kemudian juga diantara antara ada menuntut ilmu masyaallah ya bagaimana ulama dahulu ber begitu berkahnya apa namanya ilmu di zaman dahulu ya kenapa karena pertama cara mendapatkannya dengan benar-benar menunjukkan tawadhu merendahkan diri bagaimana cara kita menuntut ilmu kita harus memperhatikan adab dahulu ini yang disebut oleh para ulama di zaman dahulu dengan al ilmu qabl al adabu qoblal ilm. Ya. Al adab qoblal ilm. Ini yang disebut ulama di zaman dahulu adab dahulu baru berilmu. Apa? Adab dulu baru berilmu. Adabnya dulu baru berilmu. Ini yang disebut oleh ulama di zaman dahulu. Apa kata Abdullah bin Muhammad? Abdullah bin Muhammad mengatakan talabtul adaba 30 sanatan wa talabtu ilma 20 sanatan kanu yatlubunal adab ayatlubunal adaba thumma al-ilm Apa kata Abdullah bin Marak? Dahulu saya menuntut ilmu menuntut uh, belajar tentang adab 30 tahun saya belajar adab. Dan saya belajar ilmu 20 tahun. Dan mereka ya Kanu dahulu penutup ilmu, ia telubunal adab. Mereka belajar adab dulu baru ilmu. Jadi dah zaman dahulu mereka belajar adab dulu baru ilmu. Ya, Kalau zaman sekarang masya ilmu-ilmu. Adab hilang semuanya. Bantah sana, bantah sini. Ribut sana, ribut sini. Jadi pendekar sosmed. ya apa Baru turun, baru turun dari kayangan dan sebagainya. Itu bantah sana bikin ribut keruh. Dan kalau kita lihat oknum-oknum seperti ini orang-orang yang tidak ada hadir di majelis ilmu. Oknum-oknum yang tidak pernah hadir Tidak pernah terlihat dia duduk bersimpu Merendahkan diri di depan ilmu Untuk mendapatkan Ilmu sudah tertolak dengan kesombongannya Ini kita mendapati oknum-oknum yang ribut sana Buat ulah sana sini Komentar sana komentar sini Buat kekeruhan di dunia nyata dan dunia maya Orang-orang yang tidak pernah mendatangi ilmu hilang Kita dapati orang-orang seperti itu Tidak pernah dia muncul lagi Ulama zaman dulu Adab dulu baru ilmu Ya, Lahir dari kerendah dirian Sehingga ketika dia membawa ilmu ini, dia tidak sombong, dia tidak merendahkan manusia al-kibru, gumtun nas wa haq. Kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadir dari apa dari orang-orang yang dia mau bersimpuh, duduk, dia hormati ilmu, dia rendahkan dirinya demikian. Salah satu contohnya ya, bagaimana bentuk adab di zaman dahulu, salah satu contohnya adalah ya terkadang untuk mendapatkan ilmu butuh perjuangan dan terkadang direndahkan dulu. Contoh di zaman dahulu para ulama ya sebelum belajar dia harus menghapal dulu. Dicontohkan oleh Imam Malik, datang Imam Syafi'i dari Mekah menuju Madinah dengan e, dengan apa da, dengan rekomendasi ulama Mekah. Ya. Syafi'i muda datang menuju Imam Malik ingin belajar muatok kitab hadis Imam Malik. Kemudian walaupun direkomendasikan oleh ulama-ulama Mekah, apa kata Imam Malik? Kamu mau belajar muwaththa'? Iya kata Syafi'i muda. Kalau begitu sudah hafal eh kamu sudah hafal belum muwaththa'? Oh belum. Kalau begitu pulang sana. Hafalin dulu baru ke sini. Itu cara adab dulu zaman dulu. Adab nuntut ilmu begitu dulu. Ya, sehingga apa? Imam Syafi'i pulang dan dikisahkan seminggu balik sudah hafal semua kaget Imam Malik. Jadi zaman dulu kamu mau belajar, ya, dan beberapa saya dapat informasi dan sekarang masih diterapkan ya di di Madinah ada beberapa syekh yang mengajarkan kamu mau belajar adi sarba'in sama saya, iya pulang dulu hafalin dulu sudah hafal baru ke sini. itu cara adab zaman dulu itu yang melahirkan melahirkan kesungguhan melahirkan ini ini dia yang melahirkan ilmu dari kesungguhan dari apa dia benar-benar dan contoh lagi misalnya, yang kita benar-benar direndahkan. Saya ingat dahulu, saya pertama kali belajar bahasa Arab di masjid ini. Berarti sekitar 15 atau 14 tahun yang lalu. Saya belajar bahasa Arab di masjid ini. Masih kecil masjidnya. Ya, kenangan-kenangan indah. Belajar di masjid ini dulu. Berapa belas tahun yang lalu. Belajar bahasa Arab. Dan subhanallah, saya sangat bersyukur, pengajarnya masih menerapkan. Adab-adab menuntut ilmu. Salah satunya adalah, setiap mulai belajar... Kita ditanya Moroja'ah bahasanya. Tentang pelajaran sebelumnya. Kamu, bah dah duduk-duduk kan? Kamu jelaskan pengertian e, pengertian isim, pengertian isim. Apa pembagian isim? Sebutkan. Kemudian setelah ini, setelah apa namanya setelah kita ditanya? Ternyata enggak bisa. Begitu enggak bisa? Kamu silakan ke sana berdiri. Hapalin dulu baru ke sini. Dulu waktu saya belajar begitu. Kadang-kadang suruh angkat kaki satu. Jadi sebelum mulai ditanya dulu sama Ustaz ini. Ya, apa pengertian isim? Apa pengertian hobar? Jawab. Nggak bisa sana dulu. Baru ikut lagi katanya. Kadang-kadang disuruh berdiri. Subhanallah dulu kita juga saya mikir-mikir saya orang kedokteran. Ini ngapain samgini sampai merendahkan diri seperti ini? Ya, Mending cabut aja lah. Gitu. Dan, tetapi subhanallah itu yang melahirkan. Jadi dulu kita sebelum belajar kita merujak. Kita hafalkan lagi. Dan kalau memang dihukum sudah dihukum kita berdiri. Kemudian kita datang kita setorkan ikut lagi. Ya, kalau sekarang diterapkan masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. <laughs> langsung bubar gitu ya. Ya, kalau diterapkan di zaman kalau kita kita terapkan belajar bahasa Arab seperti itu, mungkin langsung Assalamualaikum di hari pertama saja, setelah itu Waalaikumsalam dah. Hilang. Itu zaman dulu masih diterapkan. Demikian juga saya belajar bahasa Arab dulu apa namanya? Ada hiwar, kita belajar bahasa Arab, ada hiwar percakapan hafalin. Ya, dihafalin dulu saat belajar ini, belajar durus di lantai 2 MPR. Belasan tahun yang lalu juga sama. Belajar itu ada hiwar, ada percakapan. Dulu kita hafalin percakapan tersebut. Ya assalamualaikum, ahi kaya fahaluka, ain atas kundan semang. Kita hafalkan, ya, kita hafalkan kemudian maju ke depan, kemudian kita praktekkan. Praktekkan, teman-teman. Fahaluk gimana kita praktekkan? Maju ke depan. Jadi gimana kita? Jadi sebelum kita itu kita satu jam setengah jam hafalin dulu hiwar tersebut, hafalin, hafalin, hafalin baru kan nanti akan maju ke depan disuruh praktekin dan kita patuh gitu ya nah ini ada padap seperti ini kadang kadang kita seperti itu menuntut ilmu perlu dihinakan bukan maksudnya menghinakan biar dia tahu beratnya menuntut ilmu dan sebagainya dan dari situlah lahir orang-orang yang tidak sombong rendah diri dan tahu bagaimana makomnya ilmu dan banyak ulama-ulama yang lain juga yang bagaimana dia apa berjuang untuk ilmu ya dan ini perlu apa perlu di, diingatkan kembali ya dan insya Allah untuk masih ibi tidak sampai segitu ya insya Allah tidak yang tak sampai suruh maju, hafalin suratu. Kalau tidak berdiri sana, tidak ya. Syallallahu tidak. Ya Alhamdulillah ini masih halus gitu ya. Zaman dulu seperti itu zaman dulu untuk ilmu. Dan Alhamdulillah di zaman saya dulu saya bersyukur masih begitu. Dan bersyukur di zaman saya masih belajar bahasa Arab dan sebagainya belum ada internet dan belum ada sosial media itu Alhamdulillah. Sehingga kita benar-benar fokus belajar, fokus menghafalkan. Tidak sedikit sedikit baru dapat faedah sedikit, langsung didebatkan. Tahu rasa saya bantah, Insyaallah ya. Habis itu tanya Ustadz, habis itu dibantah balik dia. Dia hubungi Ustadznya lagi. Ustadz, ini apa jawabannya Ustadz? Uh, gini kan. Apa Ustadz? Cepat Ustadz. Dimiskol 15 kali Ustadznya. Gimana? Kenapa penting mau bantah ini? <laughs> nah ini jadi Masya Allah, ya. Ustadz penting Ustadz, urgen. gitu, Padahal urgennya untuk membantah sih itu. Ini Masya Allah, ya adab-adab di zaman ini. Yang perlu kita perhatikan kali. Kemudian saya sebutkan aja, ini terakhir ya. Saya sebutkan beberapa adab-adab menuntut -adab ilmu. ya Kita sebutkan. Ya ini berlaku untuk kita juga untuk saya pribadi karena saya juga masih menuntut ilmu yang pertama ketika kita menuntut ilmu ya pertama kita ikhlaskan niat kita agar bisa apa ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita perlu meniat apa mengikhlaskan ya ketika menuntut ilmu kemudian juga apa namanya ketika ada ketika terikat oleh perjanjian akan fokus gitu ya akan fokus uh, ilmunya maka kita ketika tidak bisa datang izin ya izin ke ustaznya atau ke apa namanya ke pengurusnya tidak bisa datang izin ya. harus ada kabar gitu dan kita pun memaklumi karena bisa jadi ada kesibukannya ini perlu perlu izin ya dan sebagainya ini ada salah satu adab karena al almuslimuna ala syurutihim ya muslim sesuai dengan persyaratannya yang dibuat kesepakatan sama-sama jadi harus izin ya kadang-kadang kalau pengajian begini kadang-kadang kalau uh, apa namanya uh, pesertanya terlambat biasa aja masuk dengan tenang tanpa rasa bersalah tapi kalau Ustadznya telat 5 menit saja langsung keluar SMS sama Whatsapp Ustadz jadi kajian enggak gitu ya. Masya gitu ya. Ada ya kayak gitu. ya. Padahal kalau ini terlambat biasa aja. Dan demikian juga kalau terlambat ya harus izin ya. Ini salah satu adab. Kemudian juga kalau bisa diusahakan begitu kajian diusahakan mencari depan tempat yang paling depan. Ya diusahakan duduk paling depan. Yang bahaya diusahakan duduk depan mendekati sumber suara. Ini adab menuntut ilmu diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersama siapa sama Jibril fasna daruq batayhi la ruqbatayhi wada akafaihi alafakitayhi Jadi ketika hadis arba'in yang kedua yang sudah hafal ya bagaimana adab Nabi ketika diajarkan oleh Jibril dia meletakkan apa namanya mendekatkan lutut beliau dengan lututnya Jibril diletakkan artinya berdempetan gini dia mendekati sumber ilmu, diletakkan lututnya sampai nempel, kemudian wa'dha'a qafaihi ala faqizai. Ditaruh tangannya di atas pahanya begini. Jadi begini, lutut dekat dada gini. Siap-siap menerima ilmu. Tangan di atas paha gini menunjukkan siap-siap dengar gitu. Bukan begini. Ya, bukan begini. Begini atau gimana Ustaz? ya iya. Heeh, gitu. ya, bukan begitu juga. Hah? Tapi begini siap-siap itu jalan Rasulullah sallallahu ada begini. Sehingga dia fasnah teruk batei, lagu Dia dia mendekati sumber ilmu, nempel dia lututnya gini. Sehingga kalau ada ada kajian, adabnya itu deketin gitu, berlomba-lomba di depan. Paling depan itu menunjukkan apa namanya apa namanya uh, adab nuntut ilmu depan. Kemudian apa namanya berusaha mendekat. Kecuali kalau yang punya uzur, jangan datang kajian kajian rutin. Masya Allah, ya. datang dimana? Duduk belakang sambil nyandar, sambil lihat-lihat masyaallah kajian ustaz fulan posting sambil ini ya, sambil nyandar, sambil dengar-dengar bukan begitu. Ya kecuali kalau ada yang uzur. Tapi ini adabnya. Kemudian juga setelah itu mendengar dengan baik dan berusaha mencatat, dicatat. Karena alqaidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu tersebut dengan amal berusaha kita mencatat faedah dan sebagainya. Ya dan setelahnya qaidil ilma bil amal, kita berusaha mengikat ilmu dengan dengan amal. Kemudian selanjutnya duduk Kemudian kita menjaga suasana adab ilmu dengan baik, dengan fokus, dengan tenang, ya tidak terlalu banyak apa ngobrol dan sebagainya, tidak bersandar dan sebagainya. Kemudian ini uh, karena sudah terakhir ya, saya tutup saja. Uh, salah satu dari adab menuntut ilmu, saya bacakan kisah bagaimana menuntut uh, adab di zaman dahulu. Uh, ya, bagi Imam Ahmad menjelaskan majelis Imam uh, menjelis gurunya Abdurrahman bin Mahdi karena Abdurrahman bin Nadi. La ya tahaddasu fi wa ahadun wala yubarrafihi qolamun wala Jadi kalau sudah majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, Imamhan mengatakan maka tidak ada yang ngomong sedikit pun. Kemudian tidak ada yang berdiri bolak-balik bolak-balik, ya, tidak ada yubarrafihi qolamun, tidak ada suara rautan polpen saking sunyinya. Kemudian tidak ada yang tersenyum sedikit pun. Jadi serius semuanya dengerin dan sebagainya. Ya Tidak ngobrol, tidak apa Ini salah satu adab dari nutut ilmu Dan subhanallah ya karena waktu kita terbatas ya, Sangat banyak ya beberapa adab nutut ilmu Ini yang bisa kita sampaikan ya, Dari adab-adab nutut ilmu Dan ini jadi peringatan bagi saya pribadi Karena saya juga masih nutut ilmu juga Dan kepada para jamaah dan para peserta nanti Mudah-mudahan bisa menyunjung tinggi ilmu Dan jangan lupa kita rendahkan sayap kita Di darapan menjelis ilmu Kita dapatkan, kita menuntut ilmu Kita menuntut, kita belajar agama ini untuk merasakan ketenangan, merasakan ketenangan. Terlalu banyak ayat-ayat menjelaskan tentang ketenangan. Wa anzalat sakinatafikulul bil muamin, ya Allah turunkan ketenangan kepada hati muamin. Ya, jadi tujuan beragama ini untuk ketenangan. Ayat-ayat alitas kunuileha untuk tenang lagi. Dan hadis-hadis yang lainnya hadis-hadis untuk ilmu idlana zalat alih musakinah turun kepadanya ketenangan. Itu tujuan kita beragama. Tujuan kita beragama, tujuan kita tuntut ilmu supaya kita merasa tenang. Dan ketenangan dan kebahagiaan di hati Ya buat apa kita untuk ilmu Tapi sombong, ribut, sibuk Bantasan itu bukan tujuan untuk ilmu Alamaknya ah, usah, berkelahi sama teman Sombong, memperbuatkan dunia Sama sama istri ribut, sama anak Tidak sabaran, sama ini Bukan itu tujuan kita untuk ilmu Tujuan kita untuk ilmu adalah untuk Ketenangan, kebahagiaan hati Ketentraman jiwa Ya mungkin demikian yang bisa kita Sampaikan, Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf Ya Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh